Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da Yukhada al-Islam, Rahimani wa Allah wa Iyakum Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun anda berada Bagaimana kabar anda di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan Keberkahan, taufik dan hidayah untuk kita semuanya Senantiasa lisan kita untuk memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat hadir kembali untuk menghadirkan program acara yang telah kita nanti-nanti bersama. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Ustaz Doktor Musyafa Adarini Hafidallah Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Ustaz Ahlan Ustaz Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa dengan Alhamdulillah Dan pada kesempatan kali ini, poin apa yang akan kita bahas? InsyaAllah kaidah yang pertama yaitu uh -huh. bahwa Amalan manusia tergantung pada niatnya Baik Ustaz, Barakallah. Ya. Ikhatul Islam bagi Anda yang bertanya nanti silakan kami berikan kesempatan di sesi kedua di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Kita akan menyimak pembahasan dari Kawaidul Fiqih dari buah karya Ustaz Ahmad Sabiq yang akan dibahas oleh sesi kesempatan pagi hari. Para ustaz yang bersalakan kepada Mas Korzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak dan seluruh kaum Muslimin yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bisa bertemu muka kembali untuk meneruskan kajian ilmiah tentang ilmu Kaedah Fikih. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya dua pertemuan tersebut, di dua pertemuan tersebut kita telah membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan mukaddimah ilmu kaidah fikih yang berkaitan tentang apa hakikat dari kaidah fikih dan kita telah tahu bahwa hakikat dari kaidah fikih adalah suatu hukum yang bersifat Umum, bersifat universal yang bisa diterapkan pada masalah-masalah fikih yang dicakupnya. Inilah hakikat dari kaidah fikih. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memahami lebih dalam dan bisa membuktikan tentang hakikat kehidupan fikih ini. Kaidah yang pertama yang akan kita bahas adalah kaidah in namal amalu bin niat. Sesungguhnya semua perbuatan Seorang hamba itu tergantung niatnya. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Ini kaidah fikhiyah. Kaidah fikih yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam redaksinya benar-benar sama dengan redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ya Innamal a'malu binniyat Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya Sumber kaidah ini adalah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mengatakan: Samiatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan innama al-a'malu bin niyad sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya wa innama likullin ri'im nawah dan sesungguhnya bagian seorang hamba itu Tergantung dengan apa yang dia niatkan Faman kanat hijratuhu ilallahi wa Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Barang siapa? Yang hijrahnya Niat hijrahnya benar-benar Karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya nya Wa hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara Barang siapa yang amalan hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya Maka Itu yang akan dia dapatkan dari hijrahnya Kalau hijrahnya niatnya karena Allah Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah yang mulia Kalau hijrahnya Karena dunia Maka Dia akan mendapatkan Dari amalannya tersebut Pahala dunia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mendapatkan pahala akhirat. Walaupun hijrah, ya, merupakan amalan yang berat, ya. Apalagi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari Makkah, meninggalkan kampung halaman, sampai ke Madinah. Kalau niatnya karena dunia. Maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali dunia. Niatnya karena ingin menikahi seorang wanita juga demikian, tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia niatkan. Berbeda kalau niatnya karena Allah subhanahuwataala, karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya sangat besar sekali. Ini adalah sumber dari kaidah yang kita bahas. Ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam hadis ini disebutkan redaksi yang sama dengan kaidah ini yang kita bahas. Inna mal amalu bin niyat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Para ulama pakar kaedah fikih Banyak menyebutkan Redaksi lain Dari kaedah ini Bahkan redaksi tersebut Lebih masyhur dalam ilmu Kaedah fikih Itu redaksi Yang bunyinya Al-umuru Bimaqasidiha Al-umuru Bimaqasidiha Redaksi ini lebih masyhur lebih banyak dicantumkan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang kaidah fikih. Namun redaksi yang berasal dari hadis jauh lebih utama daripada redaksi al-umuru bi maqasidiha segala perkara seorang hamba itu tergantung maksudnya. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dan jauh lebih pas daripada kesimpulan seorang ulama atau sekelompok ulama. Karena kita tidak meragukan lagi Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberikan jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat tapi maknanya sangat padat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin salah dalam ucapannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna mal'amalu bin niat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam mengatakan kata-kata ini. Dan kata-kata ini tidak mungkin salah dalam maknanya, karena berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ijtihad para ulama atau kesimpulan para ulama, mungkin ya dimungkinkan masih dimungkinkan ada ada kesalahan. Walaupun dua-duanya benar misalnya, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak. Dan kesimpulan para ulama juga hak tetap saja perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada perkataan para ulama, ya. sehingga menggunakan redaksi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengungkapkan kaidah fikih. Itu lebih baik Lebih baik bagi kaum muslimin Daripada Menggunakan Redaksi Dari ijtihad para ulama Ini apabila Keduanya Bisa saling mewakili ya. Seperti di dalam kaidah ini Innamal a'malu bin ya, Bisa mewakili makna Al umuru Bimaqnasidihah dan kaedah al-umuru bimaqasidiha Bisa diwakili oleh Kaedah Innama al-a'malu bin Sehingga Di dalam Kaedah yang seperti ini Kita jauh lebih baik ya Menggunakan redaksi Dari Nabi kita yang sangat kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian masalah pentingnya kaedah ini Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kaedah ini adalah kaedah yang sangat penting sekali bagi kita semuanya Dan tidak ada kaedah yang lebih luas cakupannya daripada kaedah ini. Kaedah ini kaedah yang benar-benar sangat banyak sekali cakupannya. Dan semakin banyak, semakin luas cakupan suatu kaedah, menunjukkan semakin pentingnya kaedah tersebut. Sampai-sampai, seorang imam besar dalam madhab Hanbali yang bernama Ibnu Rajab. Beliau seorang ahli hadis dan beliau seorang ahli fikih. Pernah mengatakan, Wahatan, kalimatan, jamiatan, wakaidatan, kulliyatan. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang luas sekali cakupan maknanya Dan dua kalimat ini merupakan dua kaidah yang umum Dua kalimat yang dimaksud di sini adalah Innamal a'malu bin niyat wa innamalikullim ri'im manawa Ya bahawa sesungguhnya semua amalan seorang hamba Itu tergantung niatnya Dan sesungguhnya seorang hamba Akan mendapatkan bagian dari amalannya sesuai dengan niatnya Ini dua kalimat ya. Dua kalimat ini adalah kalimat yang cakupannya sangat luas Dan merupakan dua kaedah yang universal, universal. Kemudian, Ibnu Rajab mengatakan لا يخرج عن هش عن Tidak ada satu amalan pun yang keluar dari dua kaedah ini. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari dua kaedah ini. Kenapa demikian? Ya. Karena semua amalan seorang hamba itu tidak bisa lepas dari niatnya. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu, pasti dia berniat dahulu. Ya, pasti dia berniat dahulu. Kecuali kalau dia misalnya hilang akalnya. Misalnya gila. Atau melakukan tanpa sadar. Seperti orang yang ngigau Kalau dia melakukannya dengan sadar Dan akalnya sempurna Pasti ada niat di sana sebelum dia melakukan Sesuatu Dan kaedah ini mengatur niat Berkaitan dengan niat Sehingga Semua amalan seorang hamba Tidak bisa keluar dari kaedah ini karena kaedah ini menyangkut niatnya dan semua amalan seorang hamba ya tidak tidak bisa lepas dari dari niatnya ini menunjukkan betapa pentingnya kaedah ini karena cakupannya sangat luas sekali ya nanti di nanti kita tahu ya akan tahu e, dari Misal-misal atau contoh-contoh penerapan penerapan dari kaidah ini. <tuh> Namun sebelum kita masuk ke dalam penerapan penerapan ya, dari kaidah ini, kita akan membahas masalah tentang niat dulu. Ya. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah niat Hakikat niat Baik dari sisi bahasa Maupun dari sisi syariat Hampir sama ya Hampir sama Dalam bahasa Niat adalah Keinginan Hati untuk melakukan sesuatu Dorongan hati Untuk melakukan sesuatu Itulah niat Dan dalam syariat juga maknanya demikian. Ya. Dalam syariat juga maknanya demikian bahwa niat adalah keinginan hati dalam melakukan sesuatu. Dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah niat. Niat tersebut bisa macam-macam ya, banyak sekali macamnya. Dan niat tersebut mempengaruhi semua amalan seorang hamba yang dilakukan dengan sadar dan dengan akal yang sempurna, akal yang sehat, dan dia melakukannya dengan dengan sadar. Ya. Di sana ada niat seorang hamba dalam melakukan sesuatu. Ini pengertian. Niat ya Secara mudahnya niat adalah Keinginan hati Untuk melakukan Suatu amalan Kemudian Masalah yang kedua tentang niat adalah masalah Tempat niat Para ulama sepakat Bahwa niat Tempatnya adalah hati Karena niat Hakikatnya adalah keinginan hati, keinginan hati untuk melakukan sesuatu, inilah hakikat niat Ketika kita tahu bahwa hakikat niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu, berarti tempatnya niat di hati Kalau tempatnya tidak di hati, berarti bukan niat Misalnya tempatnya diganti di lisan, berarti bukan niat, karena itu bukan keinginan hati Dan para ulama telah sepakat. Ya, mereka berijma' bahawa niat itu tempatnya di hati. Disebutkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ulama besar dalam mazhab Hanbali. Beliau berkata tempat niat itu di hati. Bukan di lisan. Berdasarkan kesepakatan para ulama ya, Semua ulama kaum muslimin telah sepakat dalam masalah ini Bahwa niat tempatnya di hati Dan beliau mengatakan Ini berlaku untuk semua ibadah Semua ibadah tempat niatnya di hati Baik itu ibadah taharah Ataupun ibadah sholat, ataupun ibadah zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini perkataan salah seorang ulama besar di madad Hanbali. Yang menunjukkan bahawa niat tempatnya di hati dan ulama telah sepakat dalam masalah ini. Dalam semua ibadah Niat Tempatnya adalah hati Karena itulah hakikat dari dari niat Oleh karenanya Kalau ada seseorang Yang melafalkan niatnya dengan lisannya Namun apa yang dia lafalkan Berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya Maka yang dianggap sebagai niat adalah apa yang terdapat dalam hatinya Bukan yang dia ucapkan Ini menunjukkan bahwa Niat Itu tempatnya di hati Kalau ada seorang yang niat sholat duhur, ya Misalnya Kemudian dia melafalkan niat sholat asar Maka yang dianggap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia sedang sholat duhur karena yang dianggap adalah niat yang ada di hati. Walaupun niat dalam solat ini ya, sesuatu yang menyelisih tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solatnya ya, meninggalkan melafalkan niat. Rasulullah di dalam solatnya ya, semua solatnya Rasulullah meninggalkan niat dengan lisannya meninggalkan melafalkan niat sehingga tuntunan yang sesuai dengan tuntunan beliau adalah ketika sholat ya meninggalkan melafalkan niat dengan lisan dan ini berlaku dalam semua ibadah ya semua ibadah ya tidak ada tuntunannya melafalkan niat ya dengan dengan lisan sebagaimana dahulu telah dicontohkan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian niat ini memiliki dua fungsi niat memiliki dua fungsi fungsi yang pertama niat bisa membedakan antara ibadah dan yang tidak ibadah atau disebut oleh para ulama adat ya adat maksudnya adalah semua selain semua yang selain ibadah di antara fungsi niat adalah untuk membedakan amalan seorang hamba ini apakah masuk dalam bab ibadah Ataukah masuk dalam bab selain ibadah atau bab adat? Ini fungsi yang pertama. Misalnya, ada orang, ya, dia mandi. Tapi dinyat dia untuk membersihkan diri saja. Atau menyegarkan dirinya. Maka, ini adat. Ini bukan ibadah Ini amalan biasa Amalan dia sebagai seorang manusia Tidak masuk dalam Amalan ibadah Kalau dia niatnya Untuk misalnya Menyambut Hari Jumat misalnya ya, Dia Disunahkan ketika itu hari Jumat ya dan di hari Jumat ya disunnahkan untuk mandi hari Jumat bahkan ada yang mengatakan wajib ya kemudian dia niat ini adalah dalam hatinya ya dia dalam hatinya menginginkan bahawa mandi tersebut untuk mandi hari Jumat maka mandinya menjadi ibadah berpahala bagi yang berkeyakinan itu mandi sunnah, pahalanya sunnah Dia dapat pahala Amalan sunnah Bagi yang berkeyakinan bahwa itu adalah Amalan wajib Maka dia mendapatkan pahala Wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala Amalannya sama Sama-sama mandi Yang membedakan adalah niat Ini fungsi niat Yang pertama Membedakan Apakah Amalan itu masuk dalam adat Ataukah masuk dalam ibadat ya. Apakah itu masuk dalam bab ibadah Ataukah masuk dalam bab kebiasaan seseorang Bukan masalah ibadah Fungsi yang kedua dari niat Adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya Misalnya ya. Ada orang masuk ke masjid setelah adzan sholat subuh misalnya. Dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat dia niatnya misalnya sholat qoblia fajar. Yang satu ada orang lain masuk. Setelah wudhu, ya, dia masuk masjid. Kemudian setelah itu, dia sholat sunnah dua rekaat setelah wudhu. Sholatnya sama persis. Sama-sama dua rekaat. Sama-sama di masjid. Misalnya kita misalkan ya, sama-sama dua menit misalnya. Tapi menjadi berbeda. Ini sholat sunnah wudu, yang ini sholat sunnah qabliyah fajar. Karena apa? Karena niat yang membedakannya. Ini fungsi niat yang, yang kedua. Niat bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang, yang lainnya. Saya misalkan lagi, sama-sama mandi ibadah. Di hari Jumat misalnya Yang satu Ingin mandi untuk hari Jumat Yang satunya lagi Ingin mandi untuk mandi junub Misalnya ketika itu dia junub Untuk mensucikan dirinya dari Dari jinabah Atau junubnya Dua-duanya sama-sama ibadah tapi ibadahnya lain-lain padahal amalannya sama. Sama-sama mandi, caranya sama. Tapi karena niatnya berbeda, maka ibadahnya menjadi berbeda. Yang satu untuk ibadah mandi hari Jumat, yang satu untuk ibadah mandi junub. Ya. Ini fungsi niat yang yang kedua. fungsi niat ya ada dua ya yang pertama untuk membedakan apakah amalan tersebut ibadah ataukah amalan tersebut tidak ibadah yang kedua apakah ibadah tersebut ya membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya ini fungsi dua fungsi dari dari niat Kemudian masalah yang berikutnya yang tentang yang membahas tentang niat ya, yang berkaitan dengan niat adalah macam-macam niat, macam-macam niat, niat ada dua macam. Ini berdasarkan sasaran atau tujuan niat tersebut ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah niatul amal. Yang pertama niat atau keinginan hati Untuk melakukan Amalan apa Yang ingin dia lakukan ya Keinginan hati Untuk melakukan amalan apa Yang ingin dia lakukan Ini namanya niyatul amal Misalnya Saya ingin sholat duhur Saya ingin sholat duhur Ini keinginan hati untuk melakukan ya salat zuhur amalan tertentu ya jenis dari amalan tertentu saya ingin misalnya pergi ke masjid ini amalan pergi ke masjid ini amalan tertentu keinginan hati untuk melakukan jenis amalan-amalan tertentu ini namanya niyatul amal niat untuk menentukan jenis amalannya Niat yang kedua adalah niyatul ma'mulillah Niatul ma'mulillah Yaitu niat atau keinginan hati Untuk menentukan Untuk siapakah amalan ini dilakukan Keinginan hati Untuk menentukan Tujuan amalan tersebut dilakukan untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk yang lainnya? Atau untuk dunia ataukah untuk akhirat? Ya. Ini niyatul ma'mulilah ya. Keinginan hati untuk menentukan tujuan dari amalan yang sudah ditentukan tadi Tujuannya untuk mengharapkan pahala dari Allah Ataukah tidak Ataukah untuk yang lainnya Ini juga Sangat berpengaruh dalam Amalan Bahkan Kalau amalan Ibadah dilakukan Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadinya Syirikan Jadinya kesyirikan. Seorang sholat. Dia benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW secara zahir Sunnah-sunnahnya dilakukan semuanya. Apalagi yang wajib. Tapi niatnya agar dipuji orang lain misalnya. Ria. Syirik kecil. Walaupun syirik kecil dosanya besar sekali. Karena masuk dalam kategori kesyirikan. Padahal dia sudah... Melakukan sunnah-sunnahnya semua sangat lengkap ya. Wajib-wajibnya dilakukan dengan sempurna Tapi niatnya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah saja Tapi dicampur dengan mengharapkan pujian dari manusia Jadinya syirik Ada orang misalnya berdakwah menginginkan imbalan harta. Ini juga amalannya menjadi menjadi terhapus ya karena berdakwah amalan ibadah. Apabila dia menginginkan ya, imbalan dunia, ya, maka jadinya dia tidak ikhlas. Maka seorang dai ya, harusnya selalu mengatur niatnya, hati-hati. Benar, ya, amalannya sama berdakwah, tapi niat sangat mempengaruhi. Apabila ada campuran-campuran ya, niat seperti itu, ya, maka akan sangat membahayakan seorang dai, karena ya, ini amalan ibadah yang sangat mulia. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Siapakah yang lebih baik? Perkataannya Melebihi orang yang berda'wah kepada Allah Melakukan amal-amal salih Dan mengatakan bahawa sesungguhnya aku Termasuk dari kaum muslimin Tidak ada yang lebih baik dari orang ini Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT Yang berda'wah tapi kalau niatnya tercampuri oleh niat dunia, maka ini sangat membahayakan amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, ayat 5, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Mereka tidaklah diperintahkan, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama amalan-amalan agama untuk Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulil la Sahabudul Muhlisalallahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah aku beribadah dengan mengikhlaskan agamaku. Inilah keikhlasan. Ya. Niatul ma'mulillah ma sangat berkaitan dengan keikhlasan. Ya. Meniatkan suatu amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. inilah yang sangat mempengaruhi amalan seorang hamba apabila niatnya karena Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya tapi apabila niatnya karena yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggalkan dia bersama amalannya tidak akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah sangat murka kepadanya Kemudian yang berikutnya adalah contoh penerapan dari kaidah ini. Sebagaimana saya singgung di awal pembicaraan tadi, awal pembahasan tadi bahwa kaidah ini sangat penting bagi kita semuanya karena cakupannya sangat luas sekali. Bahkan Ibnu Rajah mengatakan, ya, la yahruju min huma sheyun, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari dua kalimat tersebut yaitu innal aamalu bin niat wa innama likulimri imanawa sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya dan sesungguhnya seorang hamba akan mendapatkan bagian dari amalannya berdasarkan niatnya sesuai dengan niatnya tidak ada yang keluar dari dua kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa cakupan kaidah yang kita bahas sangat luas sekali dan ini menunjukkan bahwa kaidah ini sangat sangat penting sekali. Saya misalkan beberapa contoh ya. Misalnya salat ya. Salat sama-sama salat tapi bisa jadi sholat tersebut menjadi maksiat. Bisa jadi sholat tersebut menjadi ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu sholatnya ikhlas karena Allah. Yang satu sholatnya riyah. Maka ini sangat mempengaruhi amalan seorang hamba. Puasa. Masalah puasa yang satu niatnya iya bukan karena Allah amalannya sama-sama bukan karena Allah tapi misalnya untuk iya eh, diet menguruskan badannya tidak terbetik sama sekali di dalam hatinya bahwa itu untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia lapar dahaga selama sehari Ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk itu saja maka puasanya tidak bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai ibadah. Kalau niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka menjadi ibadah yang sangat mulia. Fa innahu li wa an ajzi bihi Karena sesungguhnya puasa itu untukku Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan akulah yang akan memberikan Balasan kepadanya Dari amalan puasa tersebut Ketika niatnya lain Maka puasanya pun Pahalanya lain Haji juga, juga demikian Haji umrah juga demikian Walaupun sama-sama amalannya yang satu ya dari hajinya umrohnya ya karena ingin dipuji-puji orang lain ingin namanya harum di masyarakatnya sehingga dia ya sampai menempel foto hajinya di ruang tamu misalnya. terus ditulis ya tahun berangkat hajinya tidak lain ya untuk apa kecuali agar dipuji oleh orang yang datang kepadanya agar masyarakat tahu bahwa dia sekarang benar-benar sudah haji agar harum namanya ini hajinya menjadi menjadi riya ya di kota-kota di kota suci tersebut ya sampai tidak ada satu amalan pun atau satu manasik pun kecuali dia mengambil foto misalnya Kemudian dia sebarkan ya. Ini sangat kecil kemungkinannya untuk untuk mencontohi, mencontoh, memberikan contoh kepada manusia dalam kebaikan ya. Tapi ya, kemungkinan besarnya adalah untuk mendapatkan pujian Walaupun ada kemungkinan ya, tapi kemungkinannya kecil, kemungkinan baiknya kecil. Ini sangat mempengaruhi ibadah haji atau ibadah umrah seseorang. Maka, ya, sebaiknya dan seharusnya kita menjauhi hal-hal yang demikian. Memperlihatkan amal-amal baik kita kepada manusia. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala yang besar. Karena semakin ikhlas amalan seseorang, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menyembunyikan suatu amalan yang kebaikan, maka sembunyikanlah. Lihat sedekah. Ketika disembunyikan, bisa mendatangkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajulun tsa'dqa bi sa'dqatin faakhfaha, hatta la ta'alma shimaluhu ma tumfiquyaminu. Di antara tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan istimewa di hari kiamat nanti, adalah seseorang yang bersedekah. Tapi dia menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini orang yang menyembunyikan amalan baiknya, dengan usaha yang sangat keras. Dengannya Allah melipat gandakan pahalanya Dengannya Allah mengistimewakan dia Lihat orang yang berzikir Dan menyembunyikan zikirnya Juga mendapatkan naungan istimewa dari Allah Berbeda dengan orang yang berzikir Dan menampakkan zikirnya di hadapan manusia Tidak ada keutamaan yang seperti ini Warajulun dhakarallaha khaliya Fafadat ainah dan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sendiri kemudian matanya meneteskan air mata diistimewakan oleh Allah karena dia sembunyikan karena ikhlas yang sangat tinggi ibadah-ibadah lainnya juga demikian ya semakin keikhlasan seseorang tinggi Semakin besar pahala yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Contoh lainnya dari kaedah ini Misalnya menuntut ilmu Menuntut ilmu kalau niatnya adalah untuk mencapai derajat keilmuan yang tinggi Kemudian bisa membangga-mbanggakan dirinya di hadapan manusia Maka ini menjadi orang yang pertama kali akan dijebloskan oleh Allah ke neraka Berbeda kalau niatnya untuk, misalnya untuk kebaikannya Misalnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya Untuk menghilangkan kebodohan dari masyarakatnya Untuk mengharapkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau demikian, maka dia menjadi seorang ulama Kalau dia berhasil dalam menuntut ilmunya Wainna fadlul al-'Alim alal 'Alabdi kafadlul Qamar ala sair al-Kawakib. orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Keutamaan seorang ulama itu melebihi keutamaan seorang ahli ibadah. Sebagaimana ya perbandingannya seperti bulan dan bintang jauh perbedangan perbandingannya. Karena niatnya yang baik. Begitu pula masalah sedekah. Ya, Sedekah juga demikian Ada orang yang sedekah Dia benar-benar bersedekah Tapi ria Ada orang bersedekah Ditampakkan di hadapan manusia Tapi tujuannya untuk Memberikan contoh kebaikan Sangat tipis sekali Perbedaannya Sama-sama di hati Amalannya sama Dan niatnya sama-sama di hati Perbedaannya sangat tipis Tapi lihat Pengaruh dari niat tersebut. Yang satunya, ria dosa besar tidak mendapatkan pahala. Yang satunya, berpahala dan pahalanya sangat besar. Kalau ada orang-orang lain yang mencontohnya, dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pahala orang lain yang mencontoh amalan dia. Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَمْقُسُمْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْعَ Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan Dan akhirnya Ditiru oleh orang lain Maka dia mendapatkan pahala <tuh> Seperti pahala kebaikan orang-orang yang mencontoh dia tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali, ya. Ini hanya karena niat. Sama-sama sedekah, sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama ya. diperlihatkan di depan manusia. Tapi yang satunya ingin memberikan contoh kebaikan agar dicontoh oleh orang lain, agar orang lain semangat untuk melakukan kebaikan tersebut, yang lainnya melakukannya karena ria. Pengaruhnya sangat-sangat besar Contoh lain dari ibadah ini Orang yang terbukti membunuh seseorang Tapi yang satu Dia tidak berniat membunuhnya Dia tidak sengaja Misalnya Dia naik mobil Tiba-tiba ya. ada anak kecil lewat Nyebrang tapi tidak melihat kanan-kiri Akhirnya ketabrak dan mati Yang satunya sama-sama bawa mobil Tapi dia berniat memang untuk menabrak anak itu Dan dua-duanya dua anak tersebut mati semua Misalnya demikian Ini hukumnya berbeda Hukumnya berbeda padahal secara lahir, secara zahir, secara kasat mata, ya, yang dilakukannya sama. Hanya saja yang satu tidak berniat membunuh. Bahkan tidak terbetik sama sekali di hatinya untuk membunuh. Dia ingin nyupir mobil. Tapi yang satu ingin membunuh. Niat nyupir mobilnya ingin membunuh anak itu. Maka perlakuannya di dalam Islam berbeda. Perlakuannya di dalam Islam berbeda. Kemudian misalnya, orang yang mengambil barang di jalan. Mengambil barang di jalan yang dia tidak tahu pemiliknya. Dia diambil. Apabila dia mengambilnya karena niat, ingin memilikinya maka ini masuk dalam bab ghasab ya, dia masuk dalam bab ghasab sehingga apabila barang tersebut rusak di tangannya dan pemiliknya datang untuk memintanya maka dia harus menggantinya apapun sebab rusaknya barang tersebut baik disengaja ataupun tidak disengaja karena dia niatnya untuk memilikinya atau menggunakannya. Ini masuk dalam bab ghasab. Berbeda kalau dia mengambilnya ketika mengambilnya dia ingin mengamankan barang tersebut sampai waktu yang ditentukan misalnya setahun ya. Sampai setahun. Sebagaimana disebutkan dalam dalam hadis dia berusaha untuk uh, menjaganya, kemudian uh, mengum mengumumkan bahwa dia menemukan barang tersebut siapa yang memiliki silahkan diambil ya, sampai setahun, ya. kemudian setelah setahun masih belum ada juga orang yang uh, datang kepadanya untuk mengambilnya maka ketika itu dia bisa menggunakannya. Kalau misalnya rusak, ya maka dia tidak berkewajiban menggantinya sama sekali karena dia orang yang diberikan hak untuk mengamankan barang tersebut ya. berbeda perlakuannya yang satu dianggap sebagai orang yang gosop ya mengambil milik orang lain untuk digunakan tanpa izin yang satunya dimasukkan ke dalam orang yang amin Ya, orang yang dititipi sebuah amanah karena beda niat padahal apa yang dilakukan sama ya sama-sama mengambil barang sama-sama dibawa ke rumahnya ya tapi karena niat yang berbeda akhirnya akhirnya berbeda hukumnya begitu pula dengan tindakan-tindakan yang mubah ya, seperti makan kalau niatnya untuk menguatkan dirinya dalam beribadah, dapat pahala. Makanya jadi berpahala. Kalau misalnya niatnya untuk eh, sesuatu yang haram, ya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena dia ingin kuat, tapi kuatnya setelah itu dia ingin melakukan yang diharamkan oleh Allah. Makanya jadi haram. Kalau untuk melakukan sesuatu yang mubah, dia makan untuk berolahraga misalnya, dan olahraga sesuatu yang mubah pada asalnya, maka makanya jadi jadi mubah, begitu ya. Ini niat ini semua, semua gerak-gerik kita ya itu tergantung niatnya. Inilah cakupan kaidah yang yang sangat tua sekali. Kemudian saya ingin memberikan <tuh> eh, memberikan Pelajaran yang sangat berharga dalam masalah niat ini, ya. bahwa niat orang, ya, manusia, terbagi menjadi tiga dalam masalah niat ini. Ada yang mendewa dewakan niat. Ini berlebih-lebihan dalam menyikapi niat. Orang yang mendewa dewakan niat ini, ya, dia tidak peduli dengan syariat. Dia tidak peduli dengan aturan. Yang penting niatnya baik. <tuh> orang yang demikian, ya, adalah orang yang tertipu oleh godaan setan. Setan selalu menggodanya. Tidak usah khawatir melakukan ini. Kamu niatnya baik. Ada orang yang berzina, jangan khawatir berzina. Niatnya baik. Allah melihat hatimu. Niatmu kan baik untuk menafkahi keluarga. Ada yang melakukan riba. Terus dibisiki oleh iblis, lakukan riba tidak masalah, ya, karena niatmu untuk menafkahi keluarga, untuk membantu saudara saudaramu yang membutuhkan. Ada orang yang korupsi, juga demikian, ya, dibisiki oleh iblis tidak apa korup, tidak tidak apa-apa korupsi, ya, nanti sebagian hartinya disedekahkan untuk fakir miskin, sebagiannya untuk menyantuni eh, anak yatim. Sebagiannya untuk memuliakan kerabat-kerabatmu, nanti sisanya untuk kamu. Ini orang yang mendewa dewakan niat, dia tidak peduli dengan syariat lagi. Yang penting menurut dia niatnya baik dan Allah melihat niatku. Ini orang yang tertipu oleh iblis, karena iblis seperti ini. Dan Islam Ya, tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ini sikap yang salah dalam dalam niat. Kemudian yang kedua, orang yang ekstrim dalam masalah lahir saja, niatnya tidak diperhatikan. Ya, jadi yang penting sesuai dengan tuntunan, tapi tidak memperhatikan niatnya. Ini juga salah. Ini juga seorang yang rugi. Bisa saja amalan-amalan yang lahirnya ibadah jadi maksiat, jadi dosa besar, jadi kesyirikan. Makanya, orang yang tengah-tengah, mereka lah orang yang beruntung. Memperhatikan niatnya dengan baik dan memperhatikan aturan-aturan Allah dalam amalan-amalan tersebut. Mereka lah orang-orang yang mengumpulkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aku bersaksi bahwa tiada ilah tiada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala dia ikhlas dalam niatnya dan dia juga memperhatikan aturan-aturan Allah dalam amalannya memperhatikan tuntunan-tuntunan syariat Islam. Amalan lahirnya baik dan dia juga memperhatikan niatnya dengan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang benar-benar bisa mengatur niatnya dengan baik ya maka dia akan dengan mudah mengumpulkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilai yamid din alamin barakallah fiqh wa jazakallahu khairan terima kasih atas materinya Danukhada al-Islam rahimani ya Allah wa iyyakum kami undang Anda semuanya yang ingin memperdalam pembahasan ini bisa bertanya langsung via pesan singkat di 020819896543 atau pesan singkat atau telepon di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami awali dari pesan singkat Ustaz dari Abdullah yang bertanya Ustadz, bagaimana dengan zikir dalam hati? Apakah malaikat juga mendengar dan mencatat amalan zikir tersebut? Jajah Keputuh Kharonisar. Uh, <tuh> amalan zikir, ya. Zikir yang ada di dalam hati bukanlah zikir sebagaimana di lisan. Ya. Kalau di lisan kita berzikir, misalnya... Uh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Dengan mengucapkannya Dengan mengucapkan Dengan mengucapkan lafal zikir Itulah zikirnya lisan Adapun zikirnya hati Adalah dengan uh, Merenungi Dengan perenungan Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya bahawa Allah itu maha besar Bahawa Allah itu maha penyayang Ya, Diingat-ingat di dalam hati Bukan sama dengan tikir di di, di di lisan kita dengan mengucapkan lafal-lafal tersebut. Ya, tapi dengan mengingat di hati bahwa Allah, e, Allah itu selalu e, menyayangi e, hambanya. Bahwa Allah itu selalu melihat amalan seorang hamba. Bahwa Allah itu selalu memperhatikan seorang hamba. Ya, ya misalnya. E, merasa diawasi oleh Allah SWT merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi tentang alam semesta ini. Ini ini zikirnya hati ya, ini zikirnya hati dan <coughs> amalan hati yang berupa amalan seperti ini ya. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat oleh oleh malaikat ya, akan dicatat oleh oleh malaikat. Ini masuk dalam catatan amal seorang seorang hamba makanya ya masalah Ria ini juga amalan hati ya tapi e, malaikat e, tahu amalan tersebut ya dan dicatat oleh malaikat Hai <tuh> e, amalan-amalan hati tersebut Wallahualam kembali pertanyaan dari Abdurrahman di Jakarta Ustaz Apakah kita harus berniat Mencari ridho Allah Agar dijatat sebagai sedegah Ketika kita mengeluarkan Biaya untuk keperluan keluarga Seperti membelikan pakaian Keperluan sekolah anak Untuk berobat dan sebagainya Sukarno e, Ada seorang Ada sebagian ulama yang mengatakan Tidak perlu niat ya, Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu niat Karena ini manfaatnya Muta'addi, ya, manfaatnya untuk e, orang lain dan jelas sehingga tidak perlu niat ada yang mengatakan <tuh> perlu niat di dalam hati ada yang mengatakan perlu niat di dalam di dalam hati e, untuk kehati-hatian ya maka e, diniatkan di dalam hati ya tapi jangan ber, Berpandangan bahwa niat di dalam hati itu susah atau harus konsentrasi dulu harus fokus dulu tidak demikian ya tidak demikian tapi dengan eh, ada keinginan di dalam hati bahwa ini adalah untuk menafkahi anak untuk menafkahi eh, istri ini sudah cukup sudah cukup sebagai niat sudah cukup sebagai niat dan seperti itu ya misalnya saya benar-benar eh, apa ketika dia beli ya, dia menghadirkan keinginan di dalam hati bahwa ini adalah untuk nafkah keluarga untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini e, lebih lebih bagus ya dan keluar dari khilaf di antara para ulama ya dan <tuh> bisa jadi pahalanya lebih besar ya. bisa jadi pahalanya lebih lebih besar Allah Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Nah saat memasuki bulan Ramadan ketika kita puasa apakah niatnya di awal saja atau harus setiap malam? Karena saya pernah mendengar jika kita tidak berniat di malam hari maka puasa Ramadan kita tidak sah. Mohon penjelasannya, jasa ya, kebahagiaan dari Erlina. Saya. Iya, ini juga e, permasalahan yang diperselisikan oleh para ulama. Ya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa harus diniati setiap malamnya. Puasa wajib ya. Puasa wajib harus diniati sebelum fajar. Di malam hari sebelum sampai sebelum fajar. Harus sudah ada niat di dalam hati untuk puasa di esok harinya dan setiap hari harus demikian ini pendapat mayoritas ulama ya. sangat sedikit sekali ulama yang mengatakan bahwa boleh niat satu kali untuk satu bulan ini sangat sedikit sekali ya. sangat sedikit sekali sehingga e, lebih baiknya ya dan ini memang pendapatnya lebih kuat ya kita mengambil pendapat mayoritas ulama mayoritas ulama mengatakan bahwa e, niat harus setiap malam karena apa? karena puasa itu ya walaupun dia rum ber, ber anu ya e, dilakukan dalam satu bulan berturut-turut ya tapi setiap harinya adalah ibadah yang terpisah setiap harinya ibadah yang terpisah sehingga setiap harinya harus ada niat yang terpisah buktinya kalau misalnya hari ketiga kita sakit Hari ketika kita sakit, kemudian kita membatalkan puasanya. Bukan berarti puasa sebelumnya batal. Bukan berarti buah, besok tidak boleh puasa lagi. Ini menunjukkan bahwa niat bahwa puasa Ramadan itu setiap harinya ibadah yang berdiri sendiri. Terpisah dengan yang lainnya. Sehingga setiap harinya diwajibkan untuk niat. Setiap harinya diwajibkan untuk untuk niat. Ini yang e, pendapat mayoritas ulama dan yang e, menurut saya e, dari sisi dalil lebih kuat dan juga dari sisi kehati-hatian ya lebih hati-hati. Allah amin. Terima kasih Ustaz, atas jawabannya. Dan berikutnya, Islam Kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya, silakan melalui line telepon nol dua satu sebutkan nama anda dan dari mana anda berasal silakan silakan halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan siapa di mana dengan pak pol di medan silakan bapak pertanyaannya ahmed medan okay, jadi kan kita sholat terawih sudah disusun dengan witr kemudian kita uh, akan melakukan sholat tahajud lagi malamnya agar uh -huh. sholat kita itu uh, disusun dengan witr lagi uh -huh. nah, itu tadi yang agak bingung kita ada pada tuntunannya tadi baik baik baik baik baik juga disemangat kita iya iya yeah. yeah. bisa dipahami iya bisa dipahami ya. bahwa Papa ini sholat di awal malam 23 puluh rakaat dan ditutup witir. Iya dua puluh rakaat yeah. berarti satu rakaat yeah. witir yeah. Kemudian ada jamaah di akhir malam yeah. ada witirnya juga. Yeah. <coughs> Kalau <coughs> seperti ini yang dilakukan maka tidak sesuai dengan tuntunannya. Yeah, yeah, yeah. Karena Rasulullah Shallallahu yeah, Alaihi yeah. Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang hasan ya, la witrani fi laila. Tidak ada dua solat witir dalam satu malam. Ya. Tidak boleh ada dua solat witir dalam satu satu malam. Karena apa? Karena kalau witirnya jadi dua, namanya bukan bukan witir lagi. Jadinya namanya genap. Witir itu ganjil. Makanya yang sesuai dengan tuntunan adalah melakukan witir hanya sekali di satu malam. Bagaimana Ustadz, biar bisa sholat bersama imam dua-duanya, <tuh> tapi tidak menyelisih hadis ini. Ya. Ada solusi. Yang pertama misalnya, ya sholat di awal malamnya ikut witir bersama imam, sama. Ya misalnya dua tiga rakaat, dua tiga rakaat, imam salam, antum salam. Kemudian kalau di akhir malam ingin sholat lagi ya pendapat yang anak kuatkan ya dan ini pendapat mayoritas ulama tidak ada batasan dalam sholat malam ya kalau ingin kita memperbanyak sholat malam tidak masalah kalau ingin mengikuti jamaah lagi di akhir malam karena ingin menghidupkan malam tersebut dengan amalan ibadah terutama sholat ya silahkan bersama imam ketika imam wuhtir maka Ketika imam salam, antum berdiri lagi. Nambai satu rekaat. Agar yang terakhir tidak menjadi sholat uitir. Dan antum niatnya dalam jangan sholat uitir. Niatnya sholat, sholat sunnah malam, sholat qiyamul lail. Ya. Sholat qiyamul lail bersama imam. Bukan sholat uitir. Ya. Sehingga ketika imamnya salam, antum nambah satu lagi. Agar tidak menjadi Witir Ini solusi yang pertama Solusi yang kedua Solat awal malamnya jadi 24 <tuh> Solat malam awalnya jadi 24 Jadi antum ya Solat kiamul lail terus dua rekaat, dua rekaat bersama imam Sampai yang terakhir pun antum niatnya solat kiamul lail Dua rekaat juga Jadi imam salam antum Antum berdiri Menambah satu rekaat lagi Di akhir malamnya Seperti imam persis Ya ini bisa bisa juga antum antum lakukan ya, antum tetap sholat bersama imam sampai selesai dan antum juga tidak melakukan sholat witir dua kali dalam semalam atau atau antum tidak usah sholat malam bersama imam karena antum sudah witir ini juga tidak masalah 23 puluh rakaat saja sudah misalnya sudah cukup ya kita cukupkan dengan 23 rakaat. Kemudian ada kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sholla ma'al imami hatta yanṣarif kutiba lahu qiyamul laila." Berarti siapa yang sholat bersama imam, ya. Sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala seperti sholat satu malam penuh, ya. Kemudian kalau seperti ini berarti tidak usah ikut jemaah yang kedua di akhir malam. Atau antum balik ya, yang awal malam antum tidak ikut. Tapi ikutnya akhir malam ya, ikut bersama imam sampai selesai. Dengan demikian bisa ya, bisa di, eh, dilakukan yang sesuai dengan sunnah, ya. Ada pilihan banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tayib. Kami berikan kesempatan untuk anda kembali via telepon di 021 8236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana? Besok Mbak Dila di Mamuju Pak Tas. Silahkan. Bagaimana hukumnya itu kalau menjual orang semacam tas itu yang gambar-gambar kartun, pak Tas seperti Doraemon, Hello Kitty dan ya, sebagainya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. E, Masalah e, gambar ya Gambar kalau untuk anak-anak ya. Ada banyak ulama yang membolehkan Apabila untuk anak-anak ya. Tasnya untuk tas anak-anak misalnya Atau mainan-mainan untuk anak-anak Bukan untuk orang dewasa Dan bukan untuk dipajang ya. Memang untuk mainan Begitu pula tas-tas Yang ada gambar-gambarnya untuk anak-anak Ya Maka ada banyak ulama yang membolehkan, ya. Banyak ulama yang membolehkan berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bermain dengan boneka. Bermain dengan boneka yang ketika itu berbentuk kuda yang ada sayapnya. Dan Rasulullah sallallahu ketika itu eh, tidak mengingkari eh, eh, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahkan malah memberikan guyonan. Ya memberikan kurianan kepada beliau ini apa? Aisyah mengatakan ini kuda kemudian Rasulullah mengatakan kuda kok ada sayapnya nah, maka Aisyah mengatakan bukankah e, kudanya Nabi Sulaiman dulu punya sayap ya. jadi Rasulullah tidak mengingkari sama sekali mainan walaupun berupa boneka untuk anak-anak ya. e, kalau boneka saja dibolehkan bagaimana dengan dengan gambar ya, yang lebih ringan daripada daripada boneka Eh, para ulama, ya, eh, banyak sekali, ya, kalau kita lihat di literatur-literatur tentang syarah hadis ini, ya, kebanyakan membolehkan, ya. ini Ini celah untuk membolehkan masalah ini. <tuh> Walaupun ada beberapa ulama yang keras dalam masalah-masalah ini, ya, keras dalam masalah ini dan mengharamkan secara mutlak. Mereka mengatakan, eh, boneka yang di tangan Aisyah ketika itu, ya, Boneka yang e, tidak terlalu detail Tidak terlalu detail Maksudnya e, wajahnya juga sangat sederhana e, Kemudian e, tidak terlalu seperti e, boneka-boneka di zaman ini ya. Tapi itu juga bisa dijawab ya. Bisa dijawab dengan mengatakan Memang pada dahulu pada zaman itu Kemampuan Aisyah atau orang-orang hanya sampai di situ Ya, untuk membuat boneka yang detail itu sangat sulit di zaman itu. Berbeda dengan di zaman sekarang ya, membuat boneka yang sedetil apapun itu mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari sama sekali. Kalau misalnya yang lebih detail itu merupakan sesuatu yang dilarang, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan paling tidak isyarat, paling tidak isyarat untuk untuk hal tersebut. Namun ternyata tidak ya Rasulullah bahkan memberikan kuyonan kepada istri beliau ini dan ketika itu Aisyah masih masih kecil ya e, ini yang yang dikatakan oleh para ulama sehingga e, untuk anak-anak ya ada keringanan untuk itu ada keringanan untuk bermain dengan boneka-boneka ya bermain dengan buku gambar misalnya ada keringanan untuk untuk itu kalau misalnya ada orang yang ingin hati-hati karena ada Perkataan ulama yang sangat keras Dalam masalah ini, maka itu sesuatu yang Lebih baik, itu sesuatu yang Lebih baik karena Bisa keluar dari khilaf Para ulama dan bisa untuk Kehati-hatian bagi dia ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan hal tersebut Karena mengikuti pendapat ya. Banyak ulama Yang lain yang membolehkan, maka eh, Hal tersebut eh, Jangan sampai diikari, diingkari Dengan keras, ya berikan nasihat Kalau misalnya masih tetap tidak menerima nasihat kita ya untuk menjauhi hal-hal yang demikian ya maka kita harus toleran ya karena memang e, banyak ulama yang yang membolehkan hal tersebut ya dan jangan sampai hal ini dibuka lebar kemudian mainan-mainan tersebut setelah anaknya dewasa kemudian masih disimpan di pasang di rumahnya ya tidak demikian ya kalau bisa mainan-mainan tersebut ya di diatur yang rapi dalam sebuah tempat sehingga tidak terlihat ya ketika anaknya membutuhkan untuk bermain ya kemudian dipakai lagi ketika anaknya sudah besar besar dikasihkan ke orang lain ya dikasihkan ke orang lain karena sudah tidak ada e, keringanan itu lagi karena keringanannya untuk anak kecil ya sekarang sudah tidak ada anak kecil maka kasihkan kepada yang lain ya. mungkin orang lain tersebut punya anak kecil yang punya keringanan dikasihkan ya. dengan demikian juga bisa memberikan kebaikan kepada kaum muslimin ya mungkin ada tetangga-tetangga yang yang butuh dengan mainan-mainan untuk anak kecilnya ya sehingga kita bisa eh, memberikan kebaikan kepada kaum muslimin Ya, Wallahualam nampaknya pertanyaan dari ibu tadi merupakan pertanyaan penutup atau terakhir di perjumpaan kita sebelum kami akhiri mohon diberikan iktid alhamdulillah ya segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan eh, kenikmatan kepada kita dengan eh, bisa menyelesaikan pembahasan kaidah yang pertama ini. Ya. Walaupun tadi waktunya tidak cukup untuk menyebutkan banyak contoh-contoh eh, yang lainnya, karena contohnya memang sangat banyak, ya, bisa sampai ribuan masalah, ya, dari kaidah yang yang kita bahas dalam eh, kajian kali ini. Namun <tuh> Insyaallah permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi bisa menjadi e, perwakilan dari ribuan masalah yang dicakup oleh kaidah ini. Yang jelas, kaidah ini kesimpulannya adalah bahwa semua amalan seorang hamba itu tergantung dengan niatnya dan niat tersebut punya konsekuensi-konsekuensi hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat, ya. Oleh karenanya, ya kita harus memperhatikan masalah masalah niat ini memperhatikan masalah niat begitu pula ketika menghukumi orang lain ya maka tanyakan tanyakan masalah niat ini ya dan jangan sampai kita menjadi orang yang mendewa dewakan masalah niat juga jangan berlebih-lebihan dalam masalah masalah niat karena niat ini juga harus harus sesuai dengan amalannya ya kalau amalannya mubah maka niatnya bisa bisa me mengubah-mubah hakikat dari eh, amalan tersebut. Ya, kalau amalannya mubah, ya. Tapi kalau amalannya sudah haram, maka di sini niat tidak tidak berpengaruh lagi. Kalau misalnya amalan perzinaan kemudian dia niat untuk menafkahi keluarga, maka tidak berlaku lagi seperti ini. Tidak berlaku niat karena amalan perzinaan sudah merupakan hal yang diharamkan oleh Allah. Amalan korupsi niatnya untuk Menyantuni fakir miskin Tidak bisa ya Ini amalan yang diharamkan ya Jadi kita tidak boleh mendewa-dewakan niat ya. Tapi niat ini harus Harus sesuai dengan tuntunan amalannya Harus juga disertai dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna Fahuwarat barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami Maka amalan tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa taala Demikian yang bisa anda sampaikan ya saya berdoa mudah-mudahan eh, apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat diberkahi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya terima kasih nah, fikw, terima kasih atas kehadiran Ustadz di studio kami semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk Ustadz sehingga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang dan ikhwadal Islam terima kasih atas kebersamaan anda semuanya Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekhilafan dalam kami menghadirkan program acara ini Kita akan berjumpa kembali di program acara Kajian Demi yang selanjutnya Kami yang bertugas mohon pamit undur diri Subhanakallahumma bihamdika syarwa Allah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh